Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima kathira amma ba'd Wa qala ta'ala fil quranil karim Ya ayyuhalladhina amanuttaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Eh khafiddin a'azakumullah Kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan ni'mat serta karunia yang tiada terbatas Yang kita tidak mampu untuk menghitung satu demi satu nikmat tersebut Kecuali kita menyikapinya dengan penuh rasa syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara nikmat tersebut Kita dipertemukan di dalam rumah ini Dalam upaya untuk taqarrab ilallah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk amalan talabul ilm dan juga merekatkan ukhwah di antara kita serta membahas permasalahan-permasalahan yang setidaknya kita harapkan bisa mendatangkan maslahat untuk kita semua terkhusus untuk salafiyin dalam pembahasan pagi hari ini kita akan beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayuhal ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nara wa qūduhannāsu wal hijārā al-āyah wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Sebagaimana dan oleh Al-Hafidh Ash-Shawqani rahimahullah Di dalam kitab beliau Fathul Qadir Beliau mengutip perkataan Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu, bahwasannya kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Firman Allah subhanahu wa taala, "Qul anfusakum wa ahlikum nara." Kala, "Alimu anfusakum wa ahlikumul khaira, wa adibuhum." Firman Allah subhanahu wa ta'alaku anfusakum wa ahlikum nara Ditafsirkan oleh Ali bin Abi Talib Radiallahu anhu Anlimu anfusakum Wa ahlikum na Al-khaira Anlimu ajarilah oleh kalian Diri-diri kalian Wa ahlikum Dan keluarga kalian Al-khair Yang diajarkan adalah al-khair Nilai-nilai kebaikan Ajaran-ajaran kebaikan Wa'ad dibuhum dan didiklah Atau jadikanlah mereka itu orang-orang yang memiliki adab Didik mereka sehingga kemudian mereka Orang-orang yang kita didik itu Orang-orang yang memiliki adab Penafsiran yang serupa juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah Ketika menafsirkan ayat dari surat At tahrim tersebut dengan menyebutkan Addibuhum wa'allimuhum Addibuhum wa'allimuhum Didik oleh kalian mereka, keluarga kalian, anak-anak kalian Wa'allimuhum dan ajarilah mereka Ajari dengan al-khair, dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, karena memang yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, kepada kita semua mengajarkan, menyerukan tentang al-khair. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ya, Waltaqum minkum ummatu yad'una ilal-khair wa ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan hendaklah ada diantara kalian satu umat satu kelompok manusia yad'uuna ilal khairi yang menyeru mengajak kepada kebaikan ya wa ya'muruuna bil ma'ruf wa 'anil munkar memerintahkan kepada yang ma'ruf Kemudian melarang untuk mengerjakan berbagai kemungkaran Jadi tugas kita, tugas sekelompok orang Atau tugas dari apa yang disebutkan sebagai ummah ini ya, Ummatun Yaitu yada'una ilal khair Menyeru kepada kebaikan ya, Kebaikan tentunya yang sesuai dengan Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Ini adalah nilai-nilai kebaikan. Standarisasi dari nilai kebaikan adalah sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, tugas, kita, tugas kita sebagai pendidik, pendidik itu bisa berperan sebagai ayah, Pendidik itu bisa dalam wujud seorang guru Pendidik itu bisa wujud sebagai seseorang yang memang bertugas menyerukan al-haq, ya, da'i ya. Itu adalah mereka pendidik ya. Tugasnya adalah mengajarkan nilai-nilai kebaikan itu Tetapi bukan semata-mata mengajarkan dalam pengertian hanya bersifat mentransfer ilmu saja tetapi lebih daripada itu ya, Menanamkan Kebiasaan baik Sehingga Kebiasaan baik itu menjadi Satu bentuk Perilaku atau kepribadian Yang diwujudkan dalam bentuk perilaku ya. Kalau seseorang mengajar Mungkin sebatas mentransfer ilmu ya. Seseorang mengajar Mentransfer ilmu Apa contohnya? Seseorang mungkin mengajar uh, Kepada Seorang anak hafalkan hadis ini ya. Setelah Anak tersebut hafal, sudah selesai ya. Tetapi Tidak kemudian ya, Diperhatikan Apakah hadis tersebut Kemudian diamalkan Ataukah tidak ya. Ya. Berbeda misalnya Nabi SAW dikatakan Murabbi Ya Nabi SAW dikatakan murabbi, pendidik. ya Pendidik. Ya. Kenapa demikian? Ciri dari seorang pendidik, yaitu ya, diantaranya ketika ada orang yang dididik melakukan kesalahan, maka harus membenarkan dalam pengertian, memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga ia berperilaku dengan ajaran yang benar. Kalau orang mentransfer ilmu sebatas ya memindahkan ilmu saja. Anak-anak mungkin di, apa, di eksplorasi hafalannya, ya, hadisnya sekian, sekian, sekian. Tetapi dalam bentuk amaliah perilaku tidak dicermati apakah anak tersebut mengamalkan atau tidak. Nabi SAW ketika ada seorang anak, ya, ketika ada seorang anak mencoba untuk, Berlaku di luar adab ya. Dengan Mengacak-acak makanan Maka kata Nabi SAW Ya gulam samil, Samillah Kul biamin Kul mimma yalik ya. Ini bentuk teguran Ini bentuk teguran Yang diserukan oleh Nabi SAW adalah nilai-nilai kebaikan Nilai-nilai ya. kebaikan apa itu ninai kebaikan? Mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan, menunjukkan kesalahan, kemudian mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan. Ya. Kalau dalam hadis-hadis ini menunjukkan apa? Nabi saw memberikan teguran, ya gulam, teguran, karena anak ini melakukan satu bentuk perilaku yang tidak beradab, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur. Menegur tidak sekadar menegur tapi memberikan solusi bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut yaitu samillah kul biyaminik kul mimma yalik. Jadi tiga tiga poin yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak tersebut ya. yaitu dia ketika akan makan membaca bismillah kemudian ia diminta makan dengan tangan kanannya dan yang ketiga hendaknya ia makan dari sisi yang terdekat dengan dirinya ini menunjukkan proses ya, mengajarkan adab yang pengajaran ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanamkan, ya, ditanamkan bahkan tidak hanya kepada anak-anak saja, kepada seluruh umatnya bahkan yang sudah dewasa sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan, untuk makan dengan membaca basmalah terlebih dahulu dan seterusnya. Ini adalah bentuk proses pendidikan pengajaran adab itu sendiri. Jadi ketika kita berperan Sebagai ayah Yang ayah itu adalah murabbi Pendidik Ketika kita berperan sebagai pengajar Yang pengajar itu adalah murabbi ya, Mendidik anak Dengan apa yang diajarkannya ya, Ketika kita berperan Misalnya sebagai da'i ya, Mengajarkan Maka apa yang diajarkan pun adalah Merupakan proses dari pendidikan itu sendiri Maka Yang Diajarkan semuanya adalah nilai-nilai kebaikan Nilai-nilai yang memang ditanamkan Dan inilah yang sekarang ini ya, Menanamkan ya, Dengan bahasa Indonesia istilah orang Indonesia Istilah orang Diknas Menanamkan budi pekerti ya, Ini sekarang menjadi pembahasan ramai Di kalangan ahli-ahli pendidikan Indonesia yang membicarakan bukan levelnya sarjana S1 bukan Ini sudah profesor Bagaimana ini me mendidik anak-anak bangsa ini Itu sudah jadi masalah besar Sampai ada seorang ahli pendidikan yang mengatakan Kalau untuk mengajarkan e, orang Indonesia ahli matematika Ahli ini teknologi itu 3 tahun 4 tahun selesai tapi kalau untuk mengajarkan supaya orang ini punya budi pekerti, punya adab bahasa kitanya, punya adab, ini harus puluhan tahun belajarnya. Jadi sudah mulai terasa. Ya, Dimana-mana sekolah tawuran, ya, lempar batu, lini perang dan sebagainya. Dimana-mana sekolah kena narkoba, ya, ya. minuman keras, kumer. Ya, dan lain-lain sebagainya sudah mulai terasa maka kemudian pemerintah mengadakan apa pendidikan dengan sistem e, membentuk karakter bangsa ya, membentuk karakter bangsa sendiri masih bingung bentuknya seperti apa gitu masih bingung karakter bangsa seperti apa ya. padahal kalau anak-anak kita masuk ke pondok setiap hari diajar untuk menjadi orang yang memiliki karakter Bagaimana tidak ya. Kita didik anak-anak itu Di pondok-pondok itu menjadi orang-orang yang berkarakter ya, Makan, dipantau Kalau Makannya pakai tangan kiri, ditegur Kan setiap hari 24 jam ya. Ya. Bangun sholat Subuh malas-malas Ditepuk-tepuk, ayo bangun-bangun Sholat subuh ya. Pendidikan karakter ya. Karena intinya pendidikan karakter itu kan Kebiasaan baik itu terpola Itu sebetulnya pendidikan karakter nah, Islam mengajarkan yang demikian Anak-anak ya. kecil kita sudah diajari Solat berjamaah terus Berpola setiap hari begitu ya. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Terus ya. Dipola seperti itu begitu. Bahkan ketika anak-anak menginjak usia-usia 12, 13 Ketika mereka merasakan Wah sudah masuk waktu duhur Itu sudah terasa sesuatu yang tidak nyaman Nah ini berarti Sudah terbentuk karakter itu Pada diri mereka Artinya apa? Ada perasaan sesuatu yang Mengganjal kalau sholatnya Misalnya tidak berjamaah Ini namanya karakter ya. Sebuah Kebiasaan, sebuah pola Yang terus berulang setiap hari Dilakukan oleh seseorang, ya, yang dilakukan tentunya adalah nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Nah. Nah, ini yang menjadi keprihatinan dari ahli-ahli pendidikan di Indonesia sekarang ini. Ya. Kalau mereka mau mencetak ahli-ahli teknologi cepat bisa, tapi ya, untuk mencetak supaya anak bangsa ini memiliki budi pekerti, memiliki adab, menurut istilah kita. Ini memerlukan puluhan tahun Memerlukan puluhan tahun Dan itu memang dibuktikan Al-Imam Abdullah Ibn al Mubarak Belajar ilmu din 20 tahun Tapi untuk belajar akhlak Belajar adab 30 tahun sendiri Lebih panjang Usianya ada seorang muridnya Imam Ahmad, Anda lupa namanya. Dia ingin mempelajari adab. Sampai 12 tahun dia tidak menulis hadis Karena ingin mempelajari adab. Belajar kepada Imam Ahmad tentang adab. Ya tentunya, apa, muridnya Imam Ahmad ini belajar kepada Imam Ahmad dalam bentuk perilaku langsung. Di antaranya. Ya, bagaimana Imam Ahmad menerima tamu, bagaimana Imam Ahmad ya, berbicara, bagaimana Imam Ahmad semuanya beradab. Nah, itu yang ingin dipelajari. Sampai akhirnya salah satu muridnya ini 12 tahun dia tidak menulis hadis Karena ingin mempelajari adab. Dan banyak lagi kisah-kisah dari para ulama yang ketika ia mempelajari masalah adab, ya, memerlukan waktu yang sedemikian panjang memerlukan waktu yang sedemikian panjang. Nah, pendidikan inilah yang makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, 'Allimū anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibūhu.' Tanamkan kepada mereka adab. Ajari mereka itu nilai-nilai kebaikan. Karena itulah yang akan menjadi bekal ya, kelak di kemudian hari bagi anak-anak kita. Kalau kita melihat dari ungkapan-ungkapan seperti ungkapannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu misalnya, kita sudah jelas arah pendidikan kita itu kemana. Ya, kita itu sudah jelas arah pendidikan kita itu kemana. Kita tidak lagi kemudian muncul e, apa e, muncul polemik ijasa atau tidak dan seterusnya. Kan sekarang begitu. Ya, muncul jadi polemik. Wah nanti kalau gak ijasa Ada sampai ikhwan itu Nanti kalau gak ijasa anak saya laki-laki Dia kan harus jadi pemimpin rumah tangga Wah. Repot lagi ya. Jadi Permasalahan-permasalahan yang demikian ya, Harusnya kita Sisihkan Bukan itu tujuan kita mendidik Anak-anak ya. Tujuan mendidik anak-anak kita adalah Bagaimana Ia menjadi seorang anak yang memang memiliki karakter karakter yang e, apa memancarkan nilai-nilai kesolehan nilai-nilai ya. kebaikan ya. al khair ini tadi ya. nah, dari sana kemudian anak kita menularkan nilai-nilai kebaikan itu ya. untuk keluarganya kelak kalau dia sudah berkeluarga untuk lingkungannya kelak sekarang seseorang pandai teknologi tapi akhlaknya adabnya budi pekertinya ya, tidak terpancar ya, tidak akan dihargai oleh manusia ya. Ya. nah jadi e, kita melihat arah pendidikan kita ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwasannya menanamkan Budi pekerti, menanamkan akhlak Menanamkan adab ya, Menanamkan nilai-nilai kebaikan Itu adalah menjadi target ya. ya syukur kalau anak itu Hafalannya juga banyak Tetapi Kalau masalah hafalan terkait kepada Kepada kemampuan masing-masing Zalika fadlu ya. e, Apa Apa ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَيْيَشَ Yang demikian ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa yang dikandaki. Ya, mungkin seseorang hafalannya ya, cepat, ada seseorang yang hafalannya sedang, ada yang seseorang yang hafalannya kurang. Ya. Dan ini tidak menjadi ukuran mutlak. Ya. Ukuran mutlak. Ya. Tetapi kalau sudah menyangkut adab Menyangkut budi pekerti Menyangkut perilaku Ini semua orang ya. Hatta orang awam sekalipun Akan me menilainya ya. Hatta orang awam sekalipun Akan menilainya Dari sisi adab, akhlak ya. Dan Nilai-nilai kebaikan Yang diamalkan tersebut Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus Benar-benar kita perhatikan. Juga sabda Nabi s.a.w. Ya, di mana beliau menyebutkan dalam hadis yang ma'ruf di kalangan kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ya, dilahirkan dalam keadaan membawa fitrah. Ya. Berislam. Bertauhid faba wa huwa au yunasiranihi au yumajisani maka kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak tersebut yahudika ya nasranika atau majusika artinya orang tua berperan mengarahkan anak berperan untuk ya, apa yang akan ditanamkan kepada anak tersebut kita sebagai orang tua Mengawal fitrah ini ya, Mengawal Fitrah ini ya, Karena sungguhnya Apa yang kita perbuat Untuk anak-anak kita kelak akan dimintai Pertanggung jawabannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dalam sebuah hadis yang masyhur Disebutkan Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih ya, Setiap diri kalian adalah Penggembala yang memberikan mengarahkan gembalaannya yaitu anak-anak kita pemimpin yang mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya ya mas'ulun 'an dan setiap pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya ya setiap mas'ul orang yang telah diberi tanggung jawab diberi amanah tersebut kelak akan dimintai pertanggungjawaban an ra'iyatih dari gembalaannya ini, dari anak-anak yang dibimbingnya ini, ya. maka apakah anak-anak tersebut ya, termasuk anak-anak yang memang dijaga atau disia-siakan? Ya. Dalam sebuah hadis yang uh, riwayat dari uh, apa? Dari An Nasa'i dalam Sunanul kubra disebutkan Inna Allah Sa'ilun kullar Ra'in. Amsterahu, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin, setiap penggembala tentang apa yang telah ia gembalakannya, tentang apa yang ia telah diberi wewenang, diberi tanggungjawab dari orang yang dipimpinnya tersebut. Hafidhohamdoillah, apakah ia termasuk pemimpin yang menjaga gembalaannya, menjaga anak-anaknya. Am doya atau pemimpin yang menyanyiakan anaknya. Hatayas alar rajula an ahli baiti sehingga hingga kemudian sang suami ataupun seorang ayah akan ditanyai tentang ahlul l-baitnya tentang keluarganya. kata Nabi saw ahfido amdoya apakah dijaga atau dibiarkan diterlantarkan ini yang kelak akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wataala terhadap anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita kalau dijaga termasuk dijaga adalah jaga fitrahnya tadi fitrahnya yang sudah bertauhid Fitrohnya yang sudah berislam, dijaga. Jangan sampai kemudian terpengaruh oleh keadaan, lingkungan di luar dirinya. Terpengaruh oleh lingkungan, keadaan di luar dirinya. Lingkungan di luar dirinya bentuknya macam-macam, tapi sumbernya satu. Sumbernya dari Syaitan Bentuknya macam-macam Dan kita ingat syaitan itu Tidak akan pernah diam Untuk kemudian menjerumuskan Diri kita Anak-anak kita Istri kita Wa'liyadzubillah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang makar syaitan ini Dalam surat Al-A'raf Surat Al-Araf ayat ke 16-17. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kalafabima agwaitani laaqudannalhum siratakalmustaqim. Allah berfirman, iblis berkata, dan lantaran dirimu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, telah menyatakan, aku ini sesat yaitu syaitan ini, iblis ini sudah sesat La ya. <tuh> la'akudanna lahum siratakal mustaqim maka niscaya aku akan menghalangi aku akan menghambat mereka siapa mereka? hamba-hamba Allah manusia syaitan akan menghambat menghalangi manusia siratakal mustaqim dari jalanmu yang lurus ini artinya apa? Kebulatan tekad Syaitan memang tugasnya untuk mencegah hamba-hamba Allah berjalan di atas Siratal Mustaqim. Ya. Kemudian ya. di dalam ayat ke 17 disebutkan, ثم لا أت ي ن هم مب ي نى ا ي د هم و م ن خ ل وَلَا تَجِدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ Kemudian aku akan mendatangi mereka Kata syaitan Aku akan datangi mereka Manusia-manusia ini Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini Aku akan datangi mereka مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ Dari arah depan mereka وَمِنْ خَلْفِهِمْ Dan dari arah belakang mereka وَأَنْ Aimanihim Dari arah kanan mereka Wa'an syama'ilihim dari arah kiri mereka. Lihat bagaimana upaya setan untuk menggelincirkan manusia. Menggelincirkan Bani Adam. Ya. Upaya keras dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri terus makarnya. Ya. Mendatangi manusia-manusia hamba-hamba Allah ini, fatstalathum ya, andinihim dalam rangka untuk menggelincirkan ya, mereka. Sedemikian apa? Sedemikian kuat tekad, kemauan, semangat syaitan untuk menggelincirkan manusia. Ya, kalau kita memahami makain ya, tipu daya syaitan seperti ini, jelas. Perjuangan kita luar biasa Terkhusus mendidik anak kita ya. Keluar sedikit Sudah ada playstation ya. Sudah ada warnet Sudah ada segala macam Jangankan keluar di dalam rumah ya. Dengan sistem androidnya sudah bisa mengakses Ke berbagai penjuru dunia Terus kita tidak tahu anak kita di kamar sedang apa ya, Ternyata sedang ya, Sedang Melalui hanya Se Kita tidak tahu Apakah itu unsur yang membawa Kebaikan atau unsur yang membawa Kejelekan ya, Untuk anak kita Apalagi kalau di dalam perangkat tersebut, misalnya ditanam game, ya, itu saja sudah. Anak sibuk dengan game, sudah. Ya, secara tidak terasa, anak kita dipola untuk menjadi orang yang autis dalam tanda kutip. Iya, orang main game, ya, dipanggil-panggil sama ibunya, ya, Ahmad, Ahmad, ya sibuk, autis dia, tidak peka dengan lingkungannya hanya melihat kepada kepada dirinya nah, itu kalau sehari dua jam nggak kalau sehari setengah hari sampai main game terus dibentuk terus kepribadian anak itu dengan pola untuk tidak menghiraukan lingkungan sehingga pola individualis ya, anania yang hanya mementingkan diri sendiri itu mulai terkristal, terbentuk. Setiap hari dia begitu kan? Setiap hari dia ngurusi hanya dia dan perangkat itu. Dia dan perangkat, dia dan perangkat. Dia tidak mengerti lingkungannya, tetangganya, rumah sebelah, ada anak yatim. Dia tidak mengerti. Ya. Lingkungan tetangganya, ada pak sampah yang kerjaannya, pekerjaan keras. Dia tidak tidak mengerti. Ya. Bagaimana bekerja itu Memerlukan uh, Semangat dan kerja keras Dia tidak paham Kenapa? Karena dibentuk oleh Seperangkat alat itu Disinilah terjadi Penumpulan Tumpulnya daya Daya apa? Daya kepekaan kepada lingkungan nah, Ini sangat berbahaya nah, Kalau seorang da'i Jadi da'i gak peka nggak peka lingkungan wah bahaya ada anak yatim di sampingnya ya <tid> tidak mau peduli padahal firman Allah subhanahu wa taala sudah menyebutkan arro aytal ladhi yukadzibu biddin fadali kaladhi yadul yatim ya. tidak ada kemudian untuk kemudian tersentuh dengan ayat-ayat itu ya. kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala jadi sangat besar pengaruh, ya, lingkungan. Ya. Dan semuanya adalah merupakan upaya ya, termasuk maka yidus syaitan. Tipu daya syaitan. Tipu daya melalui bala tentara dalam bentuk jin, bala tentara dalam bentuk manusia, ya, yang manusia bisa men setting perangkat-perangkat teknologi ini, ya, sehingga kemudian manusia lalai lupa kepada robnya, Kemudian manusia tergelincir dari agamanya, ya, melupakan, melalaikan ajaran-ajaran agamanya, tidak peduli kepada agamanya, bisa terjadi. Ya. Wallahualam. Maka ini tantangan kita, ya, tantangan kita. Maka jangan kemudian kita bermudah-mudahan ketika kita mendidik anak-anak kita, ya sudahlah nggak apa-apa, SD-nya ya di sana saja nanti kalau sudah lulus SD ya kita alihkan ke pondok ke pesantren ingat ya pada level-level uh, usia tertentu ya di dalam di dalam apa penelitian para ahli ada orang yang pada usia 11 10 11 12 tahun anak-anak itu mereka memiliki in group di dalam kejiwaan mereka, itu ada sifat in-group. Mereka berkelompok. Ya. Perhatikan saja anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Ketika 10 tahun, dia sudah mulai punya teman. Ya. Umur 4-5 tahun, relasinya masih dengan keluarga. mungkin. 5 tahun, 6 tahun, sudah mulai punya teman. Dia orientasinya sudah tidak di rumah lagi. Yang dulu umur 3 tahun, 4 tahun, masih ayah, ibu, ya, umi, abi. Ya, orientasinya masih di sekitar itu. Begitu menginjak usia bertambah, orientasinya punya teman. Relasi sudah bertambah. Hubungan sosial, relasi sosial sudah bertambah. Ya, umur 10, 11 tahun, 12 tahun, sudah bertambah lagi. Ya, nah Usia-usia seperti inilah yang biasanya terbentuk in group. Solidaritas Dan Anak sampaikan yang demikian Bukan semata teori Kenyataannya ada Dan ini terjadi di Salafiin ya. Anak salafiyin pernah ya. Setelah SD Ayo masuk pesantren Tidak mau Ternyata ya. Apa yang menyebabkan dia tidak mau Temannya terus SMS kamu masuk SMP saja, kita semua masuk SMP. Masa kamu sendiri yang tidak itu? Wah, dipengaruhi. Itu terjadi. Akhirnya sudah ikut tes, di pondok, Ya sudah lulus, sudah diterima. Ngabur. Lari dari rumah. Karena orang tua menghendaki masuk ke pesantren, sementara dia dipengaruhi oleh in-groupnya ini tadi. Teman-temannya. Ya, dari kelas 5, 6 Apa Grup terus kan nah, Kalau dia keluar Tidak sama-sama ke SMP nah, Berarti dia sendiri yang Menyempal ya, Tidak ada solidaritas Tidak ada apa eh, Pertemanan ya, Setia kawan Tidak ada nah, Akhirnya ya sudah Orang tuanya menyerah kabur, sembunyi di mana? Disembunyikan sama teman-temannya. Luar biasa. Ini pengaruh lingkungan. Ya, tadi upaya memang makayiduss syaitan itu kan sedemikian rupa, ada bala tentara jin dan ada bala tentara manusia, bahkan manusia yang masih berumur 12 tahun juga. Kan begitu. <tuh <tuh> Untuk kemudian menarik supaya jangan belajar agama. Kalau di pondok pesantren ini kan belajar agama Untuk menarik supaya tidak belajar agama Bagaimana caranya nah, Syaiton mempengaruhi bala tentaranya Yang masih berusia 12 tahun ini ya Untuk kemudian Menarik yang lain-lainnya ya, Ini Kenyataan ya, Ini sudah ada kasus Yang seperti ini Kasus Alhamdulillah terus orang tuanya juga Memang sabar terus menasihati-menasihati Ya sekarang bisa ke Pondok, tapi proses untuk kesana kan menjadikan ada uh, apa? Ada tantangan, kesulitan. Nah dari kasus-kasus inilah kita benar-benar kemudian jangan meremehkan, ah nggak apa-apa us usia segini sudah di sana saya doa, ah, nggak apa-apa. Tidak demikian. Ini masalahnya masalah menyelamatkan, ya, menyelamatkan. Fitroh yang ada pada diri anak itu. Ya. Kita jangan memberikan kesempatan sekecil apapun. Ya, Keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan itu menyentuh anak-anak kita. Menyentuh anak didik kita. Meskipun kita sendiri tidak, tidak overproteksi, tidak. Ya, karena overproteksi juga akan menjadikan anak tidak baik. Bisa bergejolak, bisa melakukan perlawanan, protes. Bentuk protesnya apa anak-anak? Bentuk protesnya mungkin tidak dengan berbicara. Bentuk protesnya dengan melakukan tindakan. Tindakannya apa? Kabur, misalnya. Itu tindakan anak. Karena dia kalau protes dengan lisan, dia akan kalah. Kan begitu? Atau mungkin dia tidak mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan dan uh, aspirasinya. Maka dia melakukan tindakan protes dengan cara ya, apa? withdrawal itu tadi. Menarik diri Kabur, dan seterusnya Ini harus diwaspadai Tindakan-tindakan yang Seperti itu ya. nah, Dalam pengasuhan-pengasuhan Anak yang keras Pengasuhan-pengasuhan Anak yang keras Itu akan menimbulkan efek-efek Pada diri anak itu sendiri Efeknya Bisa menanamkan Agresivitas Anak suka menyerang Anak suka berkelahi Anak suka memukul. Ya, atau dalam bentuk-bentuk yang lain. Ketika anak tidak mewujudkannya dalam bentuk agresif. Ya, dia mungkin mewujudkan dalam bentuk diam. Tetapi ya, diamnya ini luar biasa. Ya, yang akan justru menyulitkan para pengajar, para pendidik. Ya. Nah, ini perlu difahami. Gejolak-gejolak ya. itu kadang-kadang timbul dari efek eh, apa efek dari tindakan kita ya. Ya. maka penting bagi kita untuk eh, senantiasa berupaya membangun komunikasi dengan anak ya. dalam pengertian membangun komunikasi itu anak ya diajak bercakap-cakap anak diajak eh, berbicara kita mengetahui apa keinginannya kalau keinginannya benar sesuai dengan syariat kita dukung keinginannya keliru menyimpang kita luruskan, ya. kita beri pengertian. Kenapa? Misalnya Abi Umi melarang diberi pengertian, ya. diberi pengertian. Nah, sehingga dengan demikian anak di di apa? Ditanamkan sifat-sifat dewasa dalam menghadapi masalah. Ya. Ditanamkan sifat-sifat Ketika menghadapi masalah dengan pertimbangan-pertimbangan yang uh, tidak lepas dari ketentuan syariat ini. Nah, ini penting bagi kita. Ya, karena kalau kita uh, keliru menangani anak bisa menimbulkan gejolak. Dan kemudian bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Waliyahzubillah. Maka ikhwah ikhwafiddin a'azakumullah disinilah pentingnya kita untuk senantiasa berupaya menjauhkan anak-anak kita dari berbagai macam uh, makayidus syaiton, tipu daya syaiton. Uh, kita yang lebih memahami tentang keperluan-keperluan uh, mereka, kemudian arah pendidikan ke arah yang mana, maka hendaknya ya, kita selalu dekat dengan anak-anak. Jangan kemudian kita berupaya untuk menjauhi mereka. Sempatkan waktu untuk bisa bercengkrama dengan anak-anak kita. Ya. Jangan sampai setelah timbul masalah baru kita dekat. Ya. Ada orang tua yang seperti itu. Anaknya sudah bermasalah baru dekat. Ya. Walaupun tidak salah dekatnya ini, cuma ya kadang terlambat ya. setelah ada kasus-kasus nah Ini hal-hal yang demikian sebelum Hal-hal demikian terjadi ya. Kita memohon Pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Seraya kita terus ya. Kemudian kita pun terus Berikhtiar ya. Maka Yang demikian ini adalah Sebagai bentuk usaha kita Untuk menjadikan anak-anak yang Soleh Anak-anak ya. yang soleh ya. Tantangan kita dalam mendidik anak pada zaman sekarang Luar biasa ya, Luar biasa Sebagaimana tadi digambarkan ya, Musuh kita itu satu ya, Seyeton Tapi bala tentaranya yang banyak ya, Bala tentara banyak Dengan berbagai macam variasi ya, Variasi ya, apa Sarana prasarana Untuk mengganggu ya, Kemudian untuk Menjadikan Anak-anak kita lebih tertarik, ya. dan kemudian lalai kepada agama. Wal -yadu, wal -yadu Maka ikhwafidina azakamullah, inilah ya, yang perlu kita perhatikan. Selain tentunya kita berdoa ya, sebagai orang tua, karena bagaimanapun juga, sebagaimana disebutkan oleh asyik ya, Abdullah al-Bukhari hafidahullah ta'ala, Bahwasannya peran orang tua ya, Di antaranya adalah dengan bentuk doa Dan doa ini diajarkan pula Di dalam Al-Quran ya, Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Furqan ya, Dalam surat Al-Furqan Rabbana hablana min azwajina Min azwajina wa dzurriyatina qurat a'yun Waj'alna ja lil muttaqina imama ya, Doa Doa untuk memohon Anak-anak ya, yang ya, Kurrota ayun Yang menjadi penyejuk mata ya, Yang kita sebagai orang tua Senang melihatnya ya, Menjadikan hati kita itu Sejuk gitu. Dan tentu saja kita berharap Berdoa anak-anak kita nanti Ya, menjadi anak-anak yang Salih ya, Yang mendoakan Manakala kita ya, Sudah tiada Ataupun kita bahkan masih hidup Senantiasa didoakan oleh Anak-anak kita Dalam sebuah hadis yang masyhur Riwayat Muslim Iza matal insanu in qata amaluhu Illa min thalath ya, Sadaqatin jariatin Au ilmin yuntafa'ubih Au waladin salih Yada'ulah Sesungguhnya, apabila seorang manusia itu mati, maka ia akan terputus amalan kecuali dalam tiga perkara. yaitu sedekah yang terus mengalir pahalanya, sodakoh jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan karenanya, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ini yang kita harapkan dari pendidikan yang kita Selenggarakan, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di dalam mendidik anak-anak kita Demikian juga anak-anak kita diberi kemudahan untuk bisa menyerap ilmu yang diajarkan kepada dirinya Jangan kemudian sekali-kali kita mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita La tad'hu ala anfusikum, walatad'hu ala auwladikum. Jangan kalian doa berdoa kejelekan untuk untuk diri diri kalian. Jangan pula kalian berdoa kejelekan untuk anak anak kalian. Kata Nabi saw dalam hadis riwayat Muslim. Walatad'hu, walatad'hu ala auwladikum. Jangan kalian doakan. Ya. Dengan doa kejelekan Untuk anak-anak kalian Dan Kita tidak tahu Malaikat mengaminkan ya Apakah saat Seseorang orang tua Mengatakan kejelekan-kejelekan Kepada anaknya Ini yang kita khawatirkan Ras'alullah salamah wal'afiyah ya, Kita berlindung kepada Allah Kita memohon keselamatan Kepada Allah dan afiyah kepada Allah Sehingga kita Ya. Jangan sampai kemudian Mengucapkan kata-kata yang Kata-kata itu Mengandung doa Kejelekan untuk Anak-anak kita ya. Maka biasakanlah mungkin kita Harus membiasakan kalimat-kalimat yang baik ya. Kalau anak kita mungkin melakukan sesuatu yang kurang berkenan ya. Ucapkanlah Aslaha kallah Semoga Allah memperbaikimu ya. Allah yahdika Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu ya, Membiasakan kalimat-kalimat yang apa meluncur dari lisan kita adalah doa kebaikan ya, Jangan kalimat-kalimat yang maaf saja, sering kita dengar ya, Kurang ajar ya. Kurang ajar ya artinya orang yang kurang ajar, kurang adab ya, Jangan sampai kalimat-kalimat itu meluncur ya, Dari lisan kita karena itu adalah khawatir itu diaminkan oleh para malaikat. Nah, kita berupaya untuk ya, senantiasa konsisten ya, sebagai upaya kita untuk menjadikan anak-anak kita yang saleh. Tentunya kita menempatkan anak-anak itu di lingkungan yang baik, ya, di dalam lingkungan yang baik, yang mengawasi juga orang baik. Yang mengawasi anak-anak kita pun orang baik ya, Konditenya baik ya, Akhlaknya baik Manhajnya baik Akidahnya baik ya, Ini ya, Yang kita harapkan Maka ya, Kita melihat Di antara Kegagalan pendidikan Yang terjadi ya, Di beberapa tempat Di kalangan sebagian kaum muslimin di antaranya adalah karena apa? Karena tempatnya memang sudah tidak baik Pendidiknya, pengajarnya juga sudah tidak baik ya, Dikatakan tidak baik apa? Ya tidak memberi contoh teladan yang baik ya, Melarang anaknya, jangan merokok ya, Ternyata dianya perokok berat ya, Ini namanya ya, apa? Memberikan pendidikan apa me Menitipkan pendidikan anak Di tempat yang salah begitu. Nah, itu yang Kita inginkan bahwasannya ya, Walaupun mungkin kita Tempat pendidikan teramat Sangat sederhana Tapi insyaallah bukan masalah tempat Saja yang menentukan keberhasilan Sebuah pendidikan ya, Kita lihat Sejarah para imah ya, Sejarah misalnya Bagaimana Syekh Mukbil ya, Bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah me Ketika membuka Awal membuka pendidikan ya, Awal membuka pendidikan Di sebuah musola kecil Mungkin kita ukurannya musola Kalau sekarang di Indonesia Di sebuah masjid kecil Yang temboknya saja dari tanah ya, Kalau kita sudah temboknya bagus Ini batu-bata tanah Tidak dibakar sudah disusun saja jadi masjid Kecil ya. Ya. Tidak ada semen Tidak ada apa ya. Dirikan situ ya. Mengajari Orang-orang ya, di sekitarnya ya. Mengajari mereka Al-Quran ya. Mengajari mereka Al-Quran Mengajari mereka hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengajarkan tentang Al-Quran Mengajarkan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal kampungnya Syekh Mukbil itu markasnya Syiah. Jadi Damaskus itu, Damaskus provinsi Syahda itu pusatnya Syiah di situ. Nah, Syekh Mukbil ya, dengan gelar S2-nya yang walaupun dia sebenarnya bisa meraih doktor mau mengajar di situ. S2 loh itu. Karena sekarang S2 harusnya di kampus. Kan begitu. S2 pulang ke kampung halamannya mengajar di sebuah masjid yang kecil mestinya masih bisa kita lihat waktu itu kecil ya. mengajarkan agama di situ dari mulai situ ya, berkembang berkembang berkembang berkembang ya. ini ya, usianya ilmunya waktunya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dari Damat kampung kecil, tapi suara beliau didengar di mana-mana. Beliau bicara di kampung kecil tentang azidani, azin-azindani yang di provinsi ibu kota di Sonak dengar. Jadi ya, ini sesuatu yang diberkahi. Jadi jangan kita merasa pesimis kalau tempat kita kecil tempat kita tempat belajar kita sangat amat sederhana bukan itu yang menentukan keberhasilan pendidikan kita memohon pendidikan memohon kepada Allah pendidikan yang kita selenggarakan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ilmu yang diajarkan kepada anak-anak kita walaupun mungkin sedikit tapi kalau diberkahi, Masya Allah, luar biasa. Ilmu itu akan membekas, ilmu itu akan menjadi sebuah bentuk perilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi amalia sehari-hari. Ya. Ini yang kita harapkan. Sehingga nampak ya, kesolehan anak itu sudah mulai nampak sejak kecil. Dari ilmu yang diajarkan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu SWT. Itu yang kita harapkan. Wallahu'alam biswab Mudah-mudahan bermanfaat sedikit uh, Kajian kita pada Siang atau pagi hari ini Selanjutnya mungkin Apa? Tanya jawab atau? Ya yeah. Ya yeah. Ya yeah. Allah, aslahak Allah, aslahak Allah. Allah yahdik, aslah, aslahak Allah. Ia aslah, aslahak Allah. Allah Yahdika Semoga Allah memberi petunjuk Kepadamu Semoga Allah Memperbaikimu itu doa doa biasanya kalau kita sudah terbiasa sangat baik dibandingkan dengan orang-orang sebagian orang Indonesia kalau lihat anaknya nggak eh, bisa bisa itu yang diucapkan bukan aslaq Allah bukan Allah ya semoga Allah memperbaiki mu tapi ketika anak diajari nggak bisa bisa dikatakannya bodoh kamu nah, ini. ini kalimat kalimat yang tidak pantas ya. Tidak pantas ya. Ya. Anak itu bisa dan tidak Kan tergantung keadaan dia Kalau anak kita memang Allah mentakdirkan daya tangkapnya Misalnya lemah Apa terus kemudian itu keinginan anak Belajar gak bisa-bisa itu apa Kemudian itu keinginan anak Kan bukan maka tidak sepantasnya kita kemudian mencacat mencaci maki anak-anak kita. Maka, gitu. yang satu anak sudah bisa satu juz hafalan, yang satu ya seperempat juz saja sangat sulit. kita sebagai guru jangan lantas kemudian kamu ini tu lihat ini sudah satu juz kamu masih seperempat nggak boleh seperti itu, ya, tidak boleh seperti itu. Dalam pengertian, dalam pengertian untuk mencacat dia, mencelak dia. Ya, kalau untuk memberi semangat, lihat misalnya, uh, lihat tuh uh, Ahmad sudah bisa satu jus. Kamu bisa gak kira-kira seperti Ahmad? Memberi motivasi, ya, masih bisa kita terima. Tapi ketika kita memarahi dia dengan membandingkan dia, itu bukan sesuatu yang baik. Jadi harusnya dimotivasi. Ketika anak misalnya kurang dalam hafalan, misalnya dimotivasi. Itu pun motivasi kita sebatas memberi semangat. Karena kemampuan menghafalkan berbeda-beda. Kemampuan intelijensi seseorang berbeda-beda. Tidak bisa kita pukul rata semua, tidak bisa. Ya, misalnya target di apa Madrasah Waladun Soleh. Ya kan Kelas 1, Jus 30 misalnya. Nah, pada prakteknya nanti, akan ada yang bisa menyelesaikan Jus 30, ada yang mungkin setengahnya saja, ada yang mungkin seperempatnya. Ya. Artinya, ada beberapa dari eh, tolib ini, yang menuntut ilmu ini, anak-anak ini, yang tidak mencapai target, yang ditargetkan oleh Pihak penyelenggara pendidikan nah, Dalam posisi seperti itu Kita tidak bisa kemudian Memukul rata Oh lembaganya salah Tidak Tidak bisa pula kita mengatakan Anaknya memang bodoh Tidak bisa gitu. Kenapa? Satu individu dengan individu Berbeda-beda Allah sendiri sudah berfirman Fattakullah mastata'atum Kan begitu bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum semampu kalian. Dalam hal bertakwa kepada Allah ber berlevel. Ada yang tingkat takwanya mungkin lebih tinggi, ada yang mungkin tingkat takwanya setengahnya, ada yang mungkin tingkat takwanya seberapa? Berjenjang dalam hal bertakwa. Demikian juga dalam hal masalah keilmuan. Maka yang terpenting bagi seorang pendidik di sini ketika melihat misalnya ada anak didiknya kurang motivasi terus ya motivasi terus nah memotivasi anak untuk terus mau menghafal ini yang harus terus ditanamkan bisa jadi mungkin anak usia 10 12 tahun belum bisa menyelesaikan hafalannya tetapi motivasinya terus hidup ya, sampai usia 30 tahun pun dia akan terus menghafal kenapa motivasinya masih ada tapi begitu motivasinya tidak ada Seorang anak sudah menyelesaikan Hafalannya 30 juz Kalau motivasinya mati Sudah, akan mati juga ini hafalannya Enggak ya, pernah dimoroja ah? Karena motivasinya sudah tidak ada nah, Kan begitu nah, Bagaimana menghidupkan Memotivasi anak untuk terus Semangat belajar ya, Terus Kamu ya, jangan kalah, tidak apa-apa ya, Sekarang Wah belum bisa hafal Ya sudah besok Ayo tak tuntun Besok juga belum bisa dituntun Terus Sampai terus dimotivasi Sampai bangkit motivasinya Untuk senang Misalnya menghafal Al-Quran Menghafal Adi ya. Ini yang perlu uh, Apa Diperhatikan oleh kita Membangkitkan motivasi untuk belajar ini Yang uh, harus senantiasa Ada gitu. Jangan sampai kemudian anak di apa downkan, ya sehingga mentalnya itu terpuruk, tidak nah, mau belajar, ya, tidak mau belajar. Ini yang berbahaya. Kalau anak sudah uh, jatuh mentalnya, tidak mau lagi belajar, wah ini yang harus membangkitkannya lagi, me, meng apa istilahnya mengobati traumanya. Trauma fisik bisa kita lihat nah, Kalau trauma mental Anak dimarahi habis ya, Ada kejadian ya, Seorang anak Hafalannya lambat Disetrap sama gurunya Jatuh dia Merasa malu di hadapan teman-temannya Sampai mogok Mogok Belajarnya Nah kalau sudah seperti ini Kan artinya Jiwa dia terluka ini menyembuhkannya agak sulit. Ya, Dibujuh, diini, diitu, dan seterusnya. Ya, ini yang harus hati-hati betul. Ya, tentunya kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk ya, senantiasa menjaga kita dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishowab. Iya. Ya memang itu harus bertahap, prosesnya bertahap. Namanya sudah kecanduan, itu kan sudah mengalami ketergantungan. Ya, namanya orang ketergantungan, kalau tidak mendapatkan sesuatu yang biasa ia dapatkan, ya, dia akan merasa mencari. Nah Ini harus bertahap prosesnya. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala upaya kita ikhtiar mengalihkan perhatian kalau misalnya sehari dalam keseharian setengah hari dia main dengan game ya, alihkan perhatian satu jam dia untuk kemana alihkan dia perhatian besoknya lagi besoknya lagi terus sampai dia mungkin dalam sehari hanya satu jam saja game sampai kemudian hilang ya, dialihkan perhatiannya dilatih dia Gimnya ditutup dulu. Ayo, kita baca Quran dulu. Nah. Oh ini main gim? Tidak, baca Quran dulu. Baca dulu. Sudah, 20 menit. Ayo, setengah jam. Nah, ini kan untuk mengurangi. Terus bertahap. begitu. Jadi alihkan perhatiannya itu. Selain nanti kita berupaya... Memberikan penjelasan ke anak Game itu Apa manfaatnya Terus ya, cuci otaknya itu harus Penyadarannya harus ditumbuhkan ya, Penyadaran kepada anak Apa sih untungnya main game ya, Apa sih manfaatnya Bukankah ini hanya buang-buang waktu Bukankah ini hanya akan menjadikan Apa waktu tersia tersiasiakan ya, Kamu capek, kamu lelah Tidak ada hasilnya Main game itu kan memakan energi juga. Nah, jangan dikata orang yang main game itu tid energinya tidak tidak tersedot. Nah, energinya besar nah, sambil kita mungkin bisa menyadarkan mungkin ada artikel-artikel ilmiah nih efeknya game nih nanti matanya dan seterusnya kena radiasi ya, dan lain sebagainya. Ya. Ya, jenis ikop tentunya disesuaikan tingkat pelanggarannya dengan tingkat pelanggarannya. Ya. Kalau ya, misalnya pelanggarannya yang cukup eh, riskan, ya kita harus. E, penanganannya tidak semata-mata Antara kita sebagai apa e, Pengelola Lembaga pendidikan Dengan anak yang bersangkutan Tapi mungkin harus melibatkan orang tuanya Begitu Karena terkadang Anak-anak melakukan satu tindakan Yang dianggap oleh kita Sebagai pelanggaran Itu karena hanya ingin mendapat perhatian pernah kita jumpai seperti itu jadi anak itu memang sengaja melanggar, dalam rangka apa? supaya pulang dari pondok dipulangkan iya, karena memang sudah rindu, kangen nah, itu. jadi kita harus memahami itulah yang tadi saya katakan kita harus berkomunikasi dekat dengan santri walaupun mungkin tanya kamu udah makan belum? Sudah sarapan belum? Sudah, sarapannya dengan apa? Walaupun cuma nanya seperti itu, tapi itu bentuk perhatian kita kepada anak-anak. begitu. -anak. Nah. Jadi, ikhob itu tentunya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Nah, kalau bisa tanpa ikhob, itu lebih bagus. Artinya dengan nasihat. Ya, dengan nasihat kadang-kadang kita sering memberi ikop tapi tidak sering memberi hadiah ya kalau dalam timbangan jomplang istilahnya ya kalau anak sedikit melanggar hukum tapi anak sedikit berprestasi tidak pernah kita beri hadiah nah, sehingga eh, motivasi anak pun terkadang eh, apa namanya ya biasa saja begitu Seorang pengajar, seorang pendidik ya, bisa dengan memotivasi anak nah, Siapa yang bisa menjawab ini? Ini hadiahnya Walaupun mungkin hadiahnya hanya, hanya istilahnya permen begitu ya nah, Tapi anak-anak sudah senang, karena apa? Karena jawaban yang ia sampaikan itu mendapat perhatian, mendapat penghargaan Bukan masalah permennya, tapi kepuasan pada diri anak itu saya tadi jawabannya betul, nah, itu kan kepuasan sebetulnya. Bukan masalah, ya ini permenya bukan. Kalau permennya dia bisa beli sendiri, gitu. Bisa bisa beli lebih banyak gitu. Tapi perhatian kita, oh kamu jawabnya betul, ini, nah, gitu. itu sudah merupakan pembangkit eh, apa semangat kejiwaan kepada anak. Nah, nah, jadi. Kalau bisa tanpa ikhob Itu lebih baik Nasihati dulu Nasihati dulu nah, Kemudian yang kedua Kalaupun kita memberi ikhob Alangkah lebih baiknya Ikhob itu pun mengandung Pelajaran, mengandung sesuatu yang Bermanfaat bagi dia Misalnya Anak ya, Setelah kita periksa, ternyata dia memang uh, Tidak menghafal dia hanya main-main misalnya. Nah, Iqob. Iqobnya apa? Nah, kamu nulis ya. Surat apa yang kamu hafalkan? Oh, surat Atin. Ya sudah, surat Atin. Buat empat. Empat lembar surat Atin. Ini satu lembar, satu muka, dua muka, tiga muka, empat muka. Tulis ini. Ini ya. Al-Qur'annya kamu tiru. Tulis. Iqob. Ini Iqob, tapi dia... Memberi manfaat. Kan dia harus baca terus tuh. empat Minimal empat kali baca kan. Untuk menulisnya itu. Nah, itu ikhob. Tetapi memberikan faedah untuk dirinya. begitu Berbeda misalnya tadi yang saya contohkan, ikhob berdiri di depan teman-temannya, di-strap istilahnya. Terus apa kira-kira manfaat bagi dia? Ya, selain dipermalukan di hadapan teman-temannya, selain dia berdiri, ya Tambah lagi berdiri satu kaki, misalnya. Jadi diusahakan ikab itu pun memberi manfaat. Ikab mencuci MCK misalnya, membersihkan MCK itu sesuatu yang bermanfaat. Minimalnya dia mengenal lah bahwasannya eh, MCK itu harus bersih, harus ini ada nilai manfaat untuk dia. Begitu. Nah, ini salah satu Bentuk macam-macam Bagaimana dengan memukul Memukul itu yang terakhir sudah Pol sudah gitu, Usahakan ya, Tapi kadang-kadang kita memukul yang pertama dulu Setelah itu dinasehati <laughs> Setelah dipukuli baru dinasehati Ini terbalik ya, Ini terbalik Memukul itu nanti sudah terakhir sekali Ya, Terakhir Sekali Itu pun memukulnya tentunya dengan ketika kita tidak sedang emosi ya, Sehingga kita memukulnya pun pakai nalar ya, Kalau mukul dengan emosi kan mukul bagian mana saja sekenanya Yang berbahaya nanti kena telinga, kena mata, kena organ-organ vital, berbahaya Jadi ketika kita memukul dalam keadaan apa? Kesadaran kita ini penuh. Ya. Misalnya pukul kaki, ya kaki. Ya, tapi itu terakhir. Diusahakan tidak ada pukulan. Ya, diusahakan tidak ada pukulan. Begitu. Ya. Ya. Boleh, saya ingat saya ada fatwa Syekh Ubed Syekh Ubed Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Terkait dengan lomba Anak dilombakan misalnya Lomba adhan Lomba doa Misalnya, lomba apa lagi Boleh Saya ingat, saya dulu fatwanya Syekh Ubed Ada Lomba apalagi dimasukkan radio kan senang anak-anak. Waalaikumsalam. Masukkan radio. Radio bisa diikuti di... Apa? Di... Di Radio Salafi Cileungsi. Nah, misalnya. ahlan langsung namanya. Jadi bisa diperlombakan. itu lomba-lomba biasanya ketika akhir semester misal, ya, ketika para pengajar sedang menyusun rapot nah, untuk dibagikan nanti ketika mau kenaikan kelas atau apa, nah dalam ada jeda waktu sepekan atau apa lomba, ya, kemudian juga mungkin bisa diisi dengan Permainan-permainan uh, Ketangkasan ya, Berkuda Boleh oh, Dari mana kudanya? Ya sewa lah <laughs> Misalnya ya, Berkuda Kalau tidak berkuda ya ketangkasan bersepeda Ya kan? Bersepeda ya, Itu juga Bagus ya. Kemudian ya, Berbagai macam lah gitu. Berbagai macam menembak boleh kan menembak asal betul-betul dibimbing diawasi ya, menembak memanah boleh ya, ya, itu bisa kita apa perlombakan atau bisa kita jadikan sebagai uh, apa uh, termasuk dalam ekstra kurikuler dalam ekstra kurikuler maksudnya uh, oh untuk sholat berjamaah uh, mereka diperintah untuk sholat ketika usia tujuh tahun tujuh tahun ya. boleh dipukul ketika usia sepuluh tahun itu tapi pukulan yang Khair rembarreh yang tidak menyebabkan uh, apa ya istilahnya di tempat yang berbahaya menjadi trauma yang yang sulit untuk disembuhkan misalnya. di tempat-tempat yang aman lah dipukul pun begitu nah jadi uh, apa uh, usia 7 tahun sudah mulai dihasung untuk sholat kalau kita, kalau kita dari umur tujuh tahun kita sudah meminta anak kita sholat, ayo sholat, ayo sholat, sholat. Kira-kira sampai umur sepuluh tahun, kalau satu kali waktu sholat kita mengatakan ayo nak sholat, itu sehari kita sudah mengucapkan lima kali menyuruh anak sholat. Dalam satu bulan sudah 150 kali Kita meminta anak kita Untuk sholat Dalam satu tahun Sudah berapa ribu kali Ayo sholat Ayo sholat Betul tidak Ini Ini secara ini ya Secara teori pengulangan Dalam satu tahun Sudah berapa ribu kali Satu bulan 150 kali kan kalau minimalnya, minimalnya kita menyuruh anak kita sholat itu ketika satu kali waktu satu kali, berarti lima lima kali, sehari lima kali, sebulan 150 kali, iya kan? Kali dua belas berapa ribu kali? Ah? Seribu delapan ratus kali. Kenapa iklan itu selalu berulang? Iklan di radio. Pernah ada sekali iklan di radio, setelah itu pet hilang. Hah? Selalu kan berulang kan? Untuk apa itu fungsinya? Menanamkan. Di memori. Pendengarnya. Sehingga tertanam, kan begitu. Nah, Sekarang kita meminta anak, ayo nak sholat. Ayo nak sholat. Anak kita 7 tahun, 8 tahun sudah di memorinya sudah tertanam nih. Umur 8 tahun di memorinya sudah tertanam, umur 9 tahun tertanam, umur 9 tahun tertanam. Umur 10 tahun begitu terdengar azan, ah, sebelum abi menyuruh, ayo ayo ayo salat. Mesti abi nanti akan bilang, "Eh, salat, salat." Kan tidak? berarti sudah apa? Sudah tertanam di memori dia kalau abahnya itu nanti akan menyuruh sholat. Itu hikmahnya muru auladakum kan gitu, perintahkan anak-anakmu untuk sholat ya perintah, cuman perintah saja gak ada harus dipukul, gak ada hanya merintahkan saja, nah ayo sholat ayo sholat, ya sholat bangun, bangun, bangun, sholat hanya perintah gak ada harus ditekan, harus dipaksa, harus di ini gak ada, cuma perintahkan anakmu sholat itu berulang, berulang, berulang, berulang. Tertanam di benak memori memori anak itu. Orang tuanya akan senantiasa memerintahkan dia untuk sholat. Ketika umur 10 tahun, kesadarannya kan sudah berubah dia. Cara berpikirnya dia sudah berubah. Maka dari 7 sampai 10 tahun itu sudah di... Terus istilahnya dicekoki dalam tanda kutip dengan... Dengan hasungan kita, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Itu jadikan anak umur 10 tahun. Ya. Sebelum kita perintah, dia sudah siap-siap duluan. Oh, nanti Abah nyuruh ini. Mesti Abah nyuruh ini. Ya. Kenapa? Karena kebiasaannya begitu. Nah, berbeda dengan kalau kita membiarkan. Doya sudah. Ya. Sakarabmu misalnya. Nah, anak tidak akan terpacu dia. Itu diantara hikmah ya, Dari Dari perintah Nabi Sallallahu alaihi wa'ala Jadi memang ya, Memerintahkan anak usia Tujuh tahun itu Sangat besar sekali pengaruh Kejiwaan kepada anak itu. Wallahu'alam Wallahu'alam intinya orang tua bagaimana memahami sunnah-sunnah rasul itu saja, misalnya dalam masalah sholat kan begitu, sholat rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anaknya umur 7 tahun, apa anak-anak kita umur 7 tahun perintahkan sholat, amalkan saja itu hadis itu, silabinya silabi dari hadis itu, oh, dari mana kita dapatkan? ya baca kita beriadu solihin mungkin, itu kan banyak tuh faedah-faedah itu, misalnya itu faedah faedah bagaimana bersabar anak-anak itu senang sekali kalau nanti ada cerita botak cerita si buta cerita ini diceritakan padahal itu kan dari hadis nah, sebenarnya kita sedang apa itu dengan cerita itu menanamkan kesabaran kepada anak itu karena memang ditempatkan hadis itu dalam bab bab sober kan bab tentang kesabaran menanamkan kesabaran menanamkan kedermawana itu diantaranya. Tapi melalui cerita itu anak-anak merasa merasa senang. Tinggal nanti kita tanya nah, yang mana yang terbaik si botak si apa bolang apa si buta mana yang harus kita contoh mana yang harus kita ini kan itu. Oh yang dicontoh si buta kenapa si ya buta dicontoh karena si buta memberikan hartanya gini-gini. Ah, berarti kan tertanam dia Sudah mulai dia memahami Bahwasannya nilai baik itu Di antaranya dengan Dengan suka memberi misalnya Itu melalui cerita Sebetulnya kita bisa mengeksplorasi, mengeksplorasi menanamkan pemahaman itu nah, Ini di antaranya Jadi banyak cara Anak-anak jenuh -anak belajar Ya sudah cerita saja ya ceritanya tidak jauh dari cerita hadis kan cerita tentang Daniel ya, yang disalim misalnya wah anak-anak senang sekali ya, cerita tentang apa cerita tentang apa ya, itu diantara apa uh, apa yang harus kita lakukan secara silabi terstruktur uh, mungkin kita agak kesulitan karena namanya anak-anak dalam keseharian ya, Dalam keseharian Terkadang kan tidak sesuai dengan struktur yang kita susun Berbeda kalau lembaga pendidikan Di struktur silabi pelajarannya itu bisa Tapi kalau anak-anak di rumah itu akan sulit ya. Yang jelas selama anak-anak Misalnya kita dorong untuk mengamalkan apa yang dikatak apa yang difirmankan oleh Allah apa yang dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita dorong kalau ada pelanggaran pelanggaran kita ingatkan kita bimbing kita perbaiki itu saja gitu. kalau struktur silabi Allah Alum belum belum pernah ada gitu. kecuali kalau kita mau mengajarkan misalnya ada mengajarkan apa Cari salah satu kitab para ulama Kemudian kita acarkan kepada anak-anak Nah itu mungkin Dengan seperti itu Ada struktur silabinya Ya itu yang awal Bisa Ya bisa ya. Mengajarkan adab Bisa dalam bentuk metode Bercerita seperti tadi Bisa dalam bentuk metode tanya-jawab. Bisa. Dan belajar itu tidak mesti harus duduk berhadapan-hadapan. Ya. Kita misalnya sedang makan bersama. Bersama anak kita. Dan ini yang dipraktekkan oleh Syekh Mukbil. Ya. Anak kita ditanya. hadis Ya gulam. Samillah. Hariwayat siapa? Nah, itu belajar itu sebetulnya. Sambil makan, makan rendang Makan Lontong sayur ah ayo Ahmad, hadis rewet siapa Kan itu sebetulnya belajar Gitu Ayo Ahmad Sebutkan ciri-ciri isim ah itu sebenarnya belajar Sambil mungkin nyapu Kan gitu Sambil nyapu, sambil Sambil ngajak jalan-jalan Kemana gitu sambil apa diboncengkan di sepeda motor ditanya kan begitu itu sebetulnya belajar dan ini yang diperaktekan oleh Syekh Mukbir dan apa tulap tulap berikutnya didamas itu begitu sambil nunggu makan ya itu sudah mur <laughs> Jadi belajar itu tidak mesti harus Duduk terpaku Guru dan Murid berhadapan tidak mesti Tidak mesti ayah dan anak Harus berhadapan tidak mesti Sambil dibonceng naik motor Sambil pergi ke masjid ya, Jalan kaki Atau naik sepeda motor Ditanya Gitu Siapa muadzirnya Rasulullah? Nah, Kan bisa ditanya Itu pelajaran itu Wallahu'alam Terkait yang memukul anak pada waktu umur Apakah berani umur 10 tahun Dan segera okay. memukul anak Sebagian ulama memang mematok umur sepuluh itu. Kemudian apakah bisa disetarakan dengan gerakan yang lain? Yaitu tadi kalau bisa, kalau bisa tidak dengan cara memukul. Itu sudah akhir lah. Tapi anak-anak salaf itu baik-baik baik, baik-baik ya, Insya Allah. Diperingatkan, diperingatkan saja itu sudah melunak. kok. Karena apa? Karena orang tuanya baik-baik. <tuh> <tuh> iya. <tuh> Sesuatu yang baik melahirkan yang baik. Nah, kalau ada anaknya, oh kok ini? ah pengaruh lingkungan. Biasanya pengaruh lingkungan. Allahu'alaikum. Jadi diusahakan tidak memukul lah. Walaupun tadi ana menyebutkan memukul, tapi saya lebih cenderung kalau bisa menasehati, bisa mengarahkan, membimbing itu lebih baik. Dengan tanpa memukul. Jadi artinya tidak bermudah-mudahan dengan memukul. Memang ada premanisme dalam tanda kutip itu Suka ada ya, Pemalak dalam tanda kutip itu yaitu tadi karena uh, Tingkat berjenjang dari Lembaga pendidikan itu Maka kalau terjadi yang seperti ini Wallahualam berdasar pengalaman Biasanya kita Memberi ya, Memberi Satu bentuk perhatian khusus kepada Orang yang suka melakukan ini Gitu jadi kasusnya apa Misalnya pemaksaan Atau pemukulan Atau misalnya minta uang dan seterusnya Nah maka antara dua pihak ini dipantau Yang satu pihak yang suka melakukan pemaksaan Yaitu harus diketati, diawasi Biasanya anak-anak kalau sudah ketahuan begitu Dia akan menahan Menahan diri. Nah terus berlangsungnya e, proses e, penekanan itu karena selama ini tidak diketahui Sementara yang ditekan sendiri si anak yang ditekan tidak berani melapor Itu kasus itu berlangsung karena sebabnya tidak terpantau itu tadi Tapi kalau sudah terpantau biasanya anak menghentikan dari pengalaman yang ada Nah anak terus lari atau keluar itu karena sebelum terpantau Gitu. Kalau anaknya berani melapor mungkin hal yang seperti itu tidak akan berkepanjangan nah, Disinilah penting ketika e, penjenjangan kelas ini memang dikelompokkan Misalnya dikelompokkan tempat tidurnya sakannya sendiri Nanti tempat belajarnya juga sendiri Yang istilahnya usianya jauh ya jenjang Kalau usianya 11-12 itu kan masih relatif sama gitu misalnya 8 tahun dengan 10 atau 11 tahun itu sudah Ringsnya sudah jauh sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan. Makanya eh, pendidikan eh, makanya upaya pembimbingan ya. 1 eh, 8 santri maksimal dibimbing oleh 1 musrif Itu harus ber, harus berfungsi di situ. Jadi musrif ini yang memberikan perhatian. Memberikan perhatian bukan hanya dalam masalah urusan belajar Kalau di pondok Kalau malam Jumat besok libur kan Nah musrif yang baik biasanya ah, Kalian Ini Ami mau keluar pondok Kalian mau titip apa Beli martabak Beli Nasi goreng atau apa Sini Ami belikan nah, Itu bentuk perhatian Sebetulnya gitu. Ya tentunya Mahat atau pondok harus ada peraturan dulu ya harus ada sepakat bolehlah kalau malam juat boleh ambil makanan dari luar misalnya misalnya ada kesepakatan begitu nah hal yang demikian ini akan mempererat antara musrif dengan yang dibimbingnya ini santrinya karena malam jumat ini kan inginnya besok libur ya, inginnya kan bebas rohah kan gitu nah, ditambah lagi musrifnya bisa diajak kerjasama ini beli terang bulan nah, misalnya ini beli burger nah, apa yang disukai oleh santrinya nah itu sendiri akan memupuk dia senang di pondok itu beda kalau dibatasi enggak boleh enggak boleh ini enggak boleh anak jadi akhirnya ya sedikit diberi ini selama itu tidak menyalahi syariat selama itu sehat bagi dia makanan-makanan sehat ini bergizi beri kesempatan-kesempatan itu. Allahumma pengalaman biasanya musrif yang seperti itu yang jadi favorit, bisa diajak kerjasama. mungkin sampai di sini dulu ya Alhamdulillah